Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dari cara jawab salam yang, yang yang datang kayak cuma orang seratus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang baru puluhan ribu. Bali robbil hamdin jalla ayyah surahul 'ad izhabana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 Guru kita semuanya Habib Nawal bin Muhammad Al-Idrus serta tamu mulia kita Habib Abdurrahman bin Hashim Barokbah, Kyai Haji Abdurrahim atau biasa dipanggil Gus Rahim dari Majelis Riyadul Jannah Malang. Yang saya hormati Bapak Wakil Walikota Surakarta, Bapak Ahmad Purnomo Para Romo Kiai, Mbah Umar Syahid, Mbah Hidri Sofawi, Pak Samahin, Ketua PCNU Surakarta, Bapak Helmi, dan semua Habaib yang lain, Kiai yang lain, Asatid yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang jelas malam hari ini seakan-akan malam hari raya untuk kita semuanya di malam hari ini mulai dari tadi Banser TNI, Polri, gabung bersama dengan Umarok, gabung bersama dengan ulama, tandanya insya Allah mulai dari tempat ini akan membawa keamanan untuk seluruh Indonesia. Hadirin yang saya hormati, satu cerita untuk oleh-oleh kita bawa pulang tentang keutamaan hati yang punya ikatan dengan orang-orang yang soleh pernah disebutkan di sebuah nasihat yang mana nasihat itu disampaikan oleh Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi dalam kitab kalam kumpulan kalam beliau nasihat beliau di situ ada sebuah cerita di sebuah daerah itu mengalami kering yang luar biasa kita bayangkan kalau di kota tempat kita tinggal enam bulan nggak turun hujan itu udaranya sudah kering. Ini sampai tahunan nggak turun hujan, sampai masyarakat akhirnya mereka kumpul, sepakat kita ngadakan sholat istisqo, ulama nya kumpul, umarok nya kumpul, sholat istisqo yang pertama nggak turun hujan, terus yang kedua belum turun hujan, yang ketiga masih juga belum turun hujan. Sampai yang kesekian kalinya masih belum turun hujan. Ketika selesai slot istiqaq, masyarakat waktu itu masih ngumpul di lapangan. Karena abdulnya slot istiqaq itu dikerjakan di lapangan. Datang seseorang kelihatannya musafir karena gak pernah kelihatan di situ dan bawa tas ransel. Ketika datang ke sana, kemudian nanya ini masyarakat kok kumpul semuanya kenapa? Oh kita sudah kesekian kalinya sholat minta hujan. Karena kita ngalami kekeringan sampai sekarang belum turun hujan. Kemudian kata orang itu, oh kalau mau turun hujan gampang. Cukup saya yang doa, jenengan yang ini langsung turun hujan. Angkat tangannya orang itu, Allahumma bihakkiha dharos iskiha ula inas. Ya Allah. Berkat kepalaku ini... Tolong turunkan hujan untuk mereka semuanya. Turunkan tangannya... Mendung datang langsung turun hujan. Masyarakat kaget. Wah keramat ini berarti. Tapi bukan kayak ponari. Ini keramat beneran kalau yang ini. Kemudian... Masyarakat bingung semuanya. Nanya. Memangnya kenapa? Kenapa kamu doa ya Allah... Berkat kepalaku ini, tolong turunkan hujan untuk mereka semuanya. Langsung turun hujan. Memangnya ada apa dengan kepalamu ini? Maksudnya kok ampuh menunggu loh Cuma doa berkat kepala langsung turun hujan. Dijawab oleh orang itu, saya itu dikasih karunia oleh Allah, karena kedua mata saya pernah memandang Syekh Abu Yazid Al-Buslami. Karena kedua mata saya ini pernah memandang Syekh Abu Yazid Al-Bustami, makanya setiap saya punya hajat, saya tawasul dengan kedua mata saya ini yang memandang Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Langsung semua hajat saya dikabulkan secara kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di situ ternyata ada yang protes. Maaf, saya mau protes. Kamu cuma pernah ngelihat saya tetangganya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa kok kamu yang doa langsung kabul, kok saya yang doa enggak kabul-kabul sampai sekarang? Dijawab oleh orang tadi cara ngelihatnya beda. Kamu tahu Abu Lahab itu keluarga Nabi. Mereka duduk sama Nabi, ngelihat Nabi. Sayidina Abu Bakar As-Siddiq juga duduk sama Nabi, ngelihat Nabi. Tapi kenapa Sayyidina Abu Bakar jadi manusia yang paling mulia? Abu Lahab jadi manusia yang hina karena Abu Lahab bukan ngelihat Nabi Muhammad tapi yang dilihat Muhammad anak yatimnya Abdullah. Cara pandangnya beda. Kalau Sayyidina Abu Bakar As Siddiq yang dilihat ini Muhammad utusan Allah kekasih Allah makanya langsung dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Anda yang mungkin datang dari tempat yang jauh... ...ada yang datang dari Malang... ...ada yang mungkin dari kota lain di Jawa Timur... ...ada yang dari Jawa Barat... ...ada yang di Solo dan sekitarnya... ...anda yang datang ke tempat ini... ...ketika Anda kesini... ...anda memandang Anda hanya sekedar menjadi... ...mungkin tamunya, Sohibul Majlis atau dan lain sebagainya... ...maka yang Anda dapatkan ya barokah yang cukup besar. Tapi ketika Anda ke tempat ini... ...yang ada dalam bayangan Anda... ...yang ada dalam cara pandang Anda... Anda menjadi tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka balasan yang anda peroleh, hadiah yang akan anda peroleh, oleh oleh yang akan anda bawa pulang langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itulah yang kita harapkan semuanya. Perjalanan mungkinnya dari Malang jauh semalam ini juga langsung pulang anda sudah jauh sudah capek, insya Allah capeknya anda semuanya tidak akan sia sia, capek di dunia diganti ketenangan nanti ada di akhirat. Amin Allahumma Amin. Kemudian malam ini pun juga bertempatan dengan malam 14 syawal Dengan wafatnya salah seorang ulama Pernah ada tinggal di kota Solo Mungkin sebagian ada yang pernah ketemu Ada yang sudah pernah duduk bersama Mungkin ada sudah pernah salaman Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habshi Sedikit mengenang tentang beliau Karena tadi kita bacakan tahlil karena nanti kita karena tadi kita bacakan doa untuk beliau. Beliau adalah sosok ulama yang santun, yang murah senyum, yang cinta kepada umat, yang mana dikatakan ketika banyak orang yang ada di Solo dan sekitarnya ataupun tamu-tamu yang dari jauh itu sekedar lihat senyumnya aja masalahnya sudah hilang semuanya. Padahal belum cerita. Dari betul-betul senyum orang yang ikhlas, yang betul-betul ingin untuk menggembirakan hati Rasulullah dan hati umat Rasulullah SAW. Tentunya malam hari ini kita semuanya berharap keberkahan yang ada di zaman beliau. Ta'udu barokatu zamanihi alayna insyaAllah. Keberkahan yang ada di zaman beliau akan kembali kepada kita semuanya insyaAllah. Akan menjadi diantara kita semuanya orang-orang yang akan menggembirakan hatinya Al-Habib Anis Dan insyaAllah malam hari ini beliau gembira dengan apa yang kita perbuat. Beliau menyaksikan apa yang kita perbuat dan beliau gembira di alam sana insyaAllah. Mungkin cukup ini yang bila saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.